super now i'm going slow slow yeah i'm going so la la la la i'm going so la la la Oke mari kita masuk mulai enak. <laughs> Ini kita udah di dalam Kawasan itu ada tempat berdoa. Aku enggak ngerti kenapa patungnya patung Buddha atau Hindu itu. Buddha. Buddha ya. Hindu, Hindu, Hindu. Ah, iya itulah pokoknya. Ya seperti yang aku bilang tadi dan waktu berangkat mungkin sama aja. Yang penting lihatnya kita doa kepada Oke, okay. gitu. ini yang kecil-kecil uh, itu buat kegiatan jalan saling dan gerejanya ada di sana kelihatan aku mau stor dulu habis ini kita lihat di dalamnya sa malam natal brujan hati-hati di sana. Kenapa? Saya sangat lapar sekali ya. Itu kaum semahan lapar karena kalau di kita itu puasa 1 jam sebelum bisa. Jadi tadi yang karena buat deh ya. Buat buat tadi. Saya. Eh teman-teman jangan lupa ya. Like, comment dan subscribe. Jangan bosan liatin konten Finally, selamat natal dan tahun baru.